Indah jangan berubah teruslah selalu maju bersama prestasi Saya, Hadi Purnomo, selaku Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dengan adanya single lagu Wonosari Indah ini, semoga Desa Wonosari semakin berkembang, makmur, aman, dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.